Assalamualaikum sudrlun. berita malam edisi hari ini Selasa 31 Juli 2018 dibacakan Syah. Empat warga terjaring operasi narkoba sabu 6,6 miliar rupiah, Biren, tak bisa bayar jasa dana JKN belum cair. 2 CJH Abdiah, ke tahun ini.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 Jarlun empat warga Aceh terjaring operasi narkoba yang dilakukan Polda Sumatera Utara selama dua hari di berbagai wilayah di Sumatera Utara dan Langsa. Sabu-sabu 66,47 kg atau senilai 66 miliar rupiah ikut disita sebagai barang bukti. Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpau mengatakan total pelaku yang ditangkap sembilan tersangka. Empat warga Aceh yang ikut terjaring yakni AR 28 tahun warga desa Sembrawa Perlak Timur Aceh Timur ditangkap di Jalan Pelabuhan, Medan Belawan. Selang satu jam kemudian, SL 38 tahun, penduduk Jalan Sektor Bengkel Aceh Timur dibekuk di Jalan Pertamina, Medan Belawan. Sementara IR 31 dan ZA 23 tahun, keduanya warga Tanjung Keramat, Bandar Mulia Aceh Tamyang ditangkap di Besitang Langkat. Polisi sempat melakukan pengembangan ke langsa dan menemukan barang bukti sabu-sabu 35 kg. Kedua tersangka ditembak di kaki karena kabur dalam pengembangan dan sempat dirawat di rumah sakit Bayangkara, Medan. Sementara lima tersangka lain diringkus adalah warga Sumatera Utara. Paulus memastikan kesembilan tersangka merupakan sindikat peredaran narkoba lintas negara yakni Malaysia Aceh, Medan. Selain menyita sabu-sabu 66,47 kg, polisi mengamankan dua unit mobil, 2 sepeda motor, dan 11 ponsel sebagai barang bukti. Paulus memastikan masih terus mendalami keterangan tersangka untuk membongkar jaringan lainnya. Sudar lun sumber dana jaminan kesehatan nasional atau JKN untuk berbagai kebutuhan RSUD debiran untuk jatah bulan April hingga Juni 2018 belum cair. Sehingga untuk kebutuhan jasa medis, dokter, perawat dan tenaga lain serta kebutuhan operasional diarahkan untuk pinjam dana bank. Direktur RSUD Biren Dr. Mukhtar Mars mengatakan tenaga medis termasuk petugas Satpam dan perawat di lingkungan RSUD Biren mengeluh belum dibayarkannya uang jasa dari sumber JKN mulai April hingga Juni 2018. Padahal usulan penjairan jasa medis ke BPJS kantor perwakilan Biren telah diajukan setiap bulan, namun hingga saat ini belum cair sehingga pengadaan berbagai kebutuhan operasional rumah sakit termasuk jasa para medis terkendala. Besarnya jasa medis yang belum dibayar BPJS untuk setiap bulan rata-rata 8 miliar rupiah, juga digabung selama 3 bulan diperkirakan 24 miliar rupiah lebih. Terkait permasalahan keuangan RSU di Biren, telah dilaporkan ke Bupati Biren agar bisa dilakukan peminjaman sebagai biaya operasional rubah sakit. Namun hingga saat ini belum ada solusi yang tepat. Sedarlun dari 87 calon jamaah haji Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2018, dua di antaranya batal berangkat. Calon jamaah tersisa 85 orang tergabung dalam kloter BTJ Aceh akan bertolak menuju Mekkah melalui Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar pada 12 Agustus mendatang. Kasih penyelenggara haji dan umrah PHU kan Kankemenak Abdiya Muhammad Yati mengatakan CJH Abdiya tergabung dalam kloter 9 BTJ Aceh bersama-sama CJH Aceh Selatan, Aceh Singkel, Gayuluwes, Nagantaraya, dan Subur Salam. Dua CJH yang batal berangkat disebabkan satu orang meninggal dunia dan satu lainnya menunda keberangkatan. Kedua CJH tersebut adalah Ida Riani Binti Syahrir, 43 tahun warga desa Medang Ara, Blank yang meninggal dunia sekitar dua pekan lalu. Sementara Suhaily Awaludin bin Idris, Suami dari Almarhumah Ida Riani akhirnya menunda keberangkatan hingga tahun depan. Porsi keberangkatan Ida Riani bisa dilakukan pelimpahan kepada anak kandung Almarhumah. Karena dua calon jamaah batal berangkat, maka CJH Kabupaten Abdia 2018 berkurang menjadi 85 orang yang terdiri dari 29 laki-laki dan 56 orang perempuan. Sudah lundana perbaikan rumah sakit akibat gempa akhir Desember 2016 lalu di Samalanga dan kecamatan lain di Biren saat ini dalam proses di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Biren dan segera dicairkan dalam waktu dekat. Usulan berkas administrasi pencairan BPBD Biren telah diajukan ke BPKD Biren. Kepala pelaksana BPBD Bireuen M Nasir mengatakan anggaran rehab rumah yang rusak akibat gempa yang diusulkan mencapai 6 miliar rupiah lebih dan akan dicairkan dalam 3 tahap. Tahap pertama dicairkan 40% dan tahap selanjutnya 30%. Sementara proses pengerjaan rehab nantinya dilaksanakan oleh masing-masing kelompok yang diawasi tim. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Event. Jarlun jajaran Dinas Kesehatan Biren bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Aceh selasa pagi menggelar sosialisasi kampanye pelaksanaan suntik imunisasi campak dengan 180 kepala sekolah dan guru dari jenjang TK hingga SMP Sederajat. Acara sosialisasi berlangsung di Aula Dinkes Biren. Selain sosialisasi imunisasi campak, tim medis Dinkes Biren juga memeriksa tekanan darah para kepala sekolah serta langkah pengobatan untuk menormalkan tekanan darah. Kadis Kesbiren Dr. Amir Adhani mengatakan sosialisasi beserta kampanye suntik campak bertujuan memberikan informasi kepada kepala sekolah menyangkut pentingnya imunisasi campak. Usai sosialisasi nantinya kepala sekolah dapat meneruskan kepada para guru dan wali murid terkait suntik imunisasi yang akan dilaksanakan minggu pertama Agustus hingga September 2018. Sasaran imunisasi anti-campak di Biren adalah 127.889 jiwa balita berusia 5 bulan hingga bocah berusia 15 tahun. Darlun sebagian warga di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara menolak ganti rugi lahan untuk pembangunan PLTA Batang Toru yang hanya dihargai Rp8.000 per meter. Warga menagih janji kontraktor yang bersedia membayar Rp60.000 per meter. Protes ini disampaikan warga Dusun Gunung Hasan, Desa Aik Batang Paya, Kecamatan Sipiro, Tapanuli Selatan dalam rapat kerja gabungan Komisi A, B, dan D DPRD Sumatera Utara selasa pagi. Warga yang hadir 16 orang sebagai perwakilan 45 kepala keluarga yang lahannya saat ini dikuasai untuk pembangunan PLTA Batang Toru. Perwakilan masyarakat Andi Harahap mengatakan nominal ganti rugi bervariasi namun kebanyakan warga mendapatkan Rp 8.000 per meter. Selain tidak berperi kemanusiaan, nominal itu disebutnya tidak mencukupi untuk membeli lahan baru. Andi menegaskan tidak satupun warga di dusunnya menolak pembangunan PLTA Batang Toru. Warga hanya meminta ganti rugi lahan seperti yang dijanjikan kontraktor yaitu rp 60.000 per meter. Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Investasi Sedda Kap Tapanuli Selatan Abadi Siregar menjelaskan proyek ini mulai dikerjakan tahun 2008. Ia menolak tudingan Pemkap tidak memperhatikan warga karena hanya memberikan ganti rugi yang sangat minim. Ia justru mengklaim ganti rugi yang diberikan sudah tiga kali lipat di atas ketentuan.